Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wa ala. Amma ba'd Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan Kajian kita Unwanul hikam Karya Abu al Al-Busti rahmatullahi alaih kita sampai pada bait beliau Manka nalil aqli sultanun alaihi ghadha wa ma ala nafsihi lil hirs sultano Barang siapa yang menggunakan akal fikirannya dalam bertindak dalam bermuamalah dalam berucap berkata maupun berbuat segala sesuatu termasuk bukti kalau orang itu menggunakan akalnya yang dia hitung adalah akibat ke depan. Ini kalau aku mengatakan ini Jika aku melakukan ini Apa akibatnya nanti Baik, buruk Maslahat Atau mafzada Itu semua dia hitung Itu pertanda Dia pakai akal fikirannya Bukan sebaliknya menggunakan hawa nafsu, syahwat, emosi dalam bertindak, berucap maupun berbuat sesuatu. Beliau katakan.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 Menimbulkan Madorot atau Mafsada Bagi dirinya Kejelekan itu Atau Bagi orang lain Gak ada manfaatnya Makanya orang yang kamu Dapati banyak Menyesal Banyak merugi Orang yang tidak mempertimbangkan segala sesuatu Dan tidak pakai akal fikirannya Itu diistilahkan toish Apa yang ada di fikiran dia langsung dia ucapkan Dia mau bicara apa bicara sudah Gak peduli Ini begini, fulan begini, itu. Dia mau berbuat apa dia berbuat aja Langsung dia lakukan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 banyak madhorat akan timbul karenanya Dia tidak nimbang Dia tidak peduli apa dampaknya apa akibatnya Dia Allah kasih akal Tapi tidak dia gunakan demikian orang itu akan naik atau turun derajatnya dari perkara ini ini semakin dia gunakan akalnya dia berfikir sebelum berucap apapun berpikir sebelum berbuat Tindakan apapun Semakin dia seperti itu Semakin naik Terangkat derajatnya Dia semakin mulia Orang pun akan menilai Ini orang Masya Allah Berakal Bijak orang ini Sehingga kamu semakin disegani Oleh orang lain Semakin disenangi Dicintai, dihormati, orang segan sama kamu Tapi sebaliknya semakin kamu tidak gunakan akal kamu Tadi Mau ngomong-ngomong aja dia Mau berbuat-berbuat aja Semakin kamu jatuh rendah di mata orang Kamu gak ada harganya, gak ada nilainya Orang akan pandang kamu dengan sebelah mata Lalu beliau sebutkan Atau tadi Sekilas Beliau Ingatkan tentang fungsi dan pentingnya Akal fikiran Makanya disebut akal Asalnya bahasa Arab Akola Itu maknanya mengikat Atau lebih tepatnya menahan Makanya Kamu tahu onta Di Arab sana Itu kalau Mereka nyikat orang badui Kakinya ketika dia duduk Kan dilipat begini kakinya kan Masalahnya berdiri begini Kemudian duduk kan terlipat begini nah, Ketika dilipat Ada semacam tali eh, Dari roda apa-apa itu dimasukkan begitu. Inya dia enggak bisa berdiri kan. Enggak bisa meluruskan kakinya. Dikunci dengan tali ini tadi. Tali itu namanya Ikol Iqal. Kenapa? Karena menahan. Menahan unta ini supaya enggak bisa berdiri. Inya dia enggak mungkin lari, enggak mungkin berdiri. Akal pun begitu disebut akal karena dia menahan Kalau dipakai sebagaimana mestinya fungsinya Akan menahan kamu dari perkara yang itu buruk Dari dampak-dampak negatif akibat ucapanmu, akibat perbuatanmu Makanya disebut akal Qala rahimahullah Man madda tarfan li faratil jahli Nahwa hawa Aghda Alal haqi yauman Wahua khazianu Secara global Ka'id ini beliau ingin menjelaskan Orang yang berbuat maksiyah Apapun itu bentuknya, asallahu alafiyah dia akan menghadap Allah dalam keadaan hina sekali rendah. Ya karena dia merasa dan menyadari telah durhaka kepada Rabb-nya, bermaksiat baik. Beliau katakan mad da torfan. Mad artinya melampaui batasnya. Dengan apa dia melampaui batas? Ya, dengan berbuat maksiat tadi. Karena kan itu batas. Berhenti di sini sudah. Yang ini jangan kamu lakukan. Tapi dia langgar, dia lalui itu. Yang langkahi. Maddatorfan Lifaratil jahli Dan hal itu karena Kejahilannya Dan setiap Pelaku maksiat Pasti Karena kejahilan Allah sebutkan Mani'amal ya su'an yuzazabihi, mani'amal ya su'an bijahalah yang melakukan kejelekan yang maksiat dengan kejahilan. Para ulama sebutkan setiap pelaku maksiat pasti melakukannya dengan kejahilan, walaupun dia sudah berilmu. Walaupun dia tahu Mengerti Tapi karena jahil Saat itu turun imannya Lemah Iman dia sehingga dia melakukan itu Karena yang tahu Hakikat Kebesaran Allah SWT Yang enggak akan Dia berani Durhaka dan melanggar batas tadi untuk buat maksiat nahwa hawa dia melakukan maksiat itu karena menuruti hawa nafsunya aghdha 'ala alhaqqi dia akan malu karena aghdha maknanya menundukkan Matamu Pandanganmu Jangankan kepada Allah Rabbul Alamin Kemanusia saja Orang malu kan Kamu kalau melakukan apa Begitu kesalahan Kamu di perusahaan Misalnya atau apa Pada atasanmu Kamu sadar dan mengakui kamu enggak enggak akan berani mengangkat kepalamu yang ada kamu menunduk begini kamu jadi kecil dan terasa hina, malu, serba salah karena kamu melakukan sesuatu yang seharusnya enggak boleh kamu lakukan itu padahal di depan manusia kan enggak berani berdoa. Oh, enggak ada orang berbuat kesalahan kemudian angkat kepala Bangga dengan dadanya membusung kan gak ada Orang pasti Malu dan Merasa bersalah sekali Nah begitulah seorang hamba juga Ketika melakukan masyid di hadapan Allah Dia akan malu sekali Rasa kecil dan terhina Karena maksiatnya itu Wahuwa Khaziyan Belum lagi dia Akan Merasa Khaziyan itu Terhinakan Dan begitulah kenyataannya Ada Seperti Jurang Membuat dirimu merasa jauh Dari Allah SWT Dampak dari maksiatmu ini Ini beliau ingatkan Agar orang Tadi kalau menggunakan akalnya Dia akan ngerem Yang awalnya mau berbuat Kemaksiatan dosa ini itu Akan dia urungkan Kalau mengingat Ini dampaknya salah satunya Dampaknya kamu akan terhina Kamu akan sangat malu Gak enak sekali Dan itu perasaan seorang mukmin Pasti dia dapati Awalnya ketika dia berbuat Ketaatan Dekat dengan Allah Ada uns Pak ya. begini. Kamu kalau misalnya kalau dengan binatang kalau kuda itu jinak dekat kamu bisa elus-elus. Kamu tunggangi. Enak saja, nyaman saja kan gitu. Ada kedekatan. Tapi kalau itu masih liar masih ini, jangankan kamu mau tunggangi, kamu deket aja mungkin akan ditendang pakai kakinya, dia akan marah. Ada jarak beda kan, yang ini akrab dekat apa orang Jawa bilang lulut. Cina sekali Yang ini Liar dan ya Makna dari itu yang kita inginkan <tuh> Orang yang taat Akan merasa dekat sekali dengan robnya Nyaman sekali Tapi begitu dia maksiat ada perasaan tadi Merasa jauh sebab enggak enak, berbuat salah, dia malu di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Makna yang kedua orang yang berbuat maksiat, kemaksiatan itu dan ini dampak kedua dari maksiat akan membuat dia berat untuk berbuat baik atau diharapkan berbuat baik diharapkan di situ dia membela yang hak atau diharapkan di situ dia Menyuarakan al-hak Memerangi Membantah yang batil Di posisi itu Dia akan melemah Jadi Orang yang kamu dapati Berat Ayo Bicara kamu Ayo kamu Nanti akan banyak alasannya Anu, anu, anu Karena dia Bermaksiat dan itu Dampak kemaksiatan yang Dia dapati Jadi berat Jadi penakut Orang bilang pecundang Di tempat atau di posisi Yang orang pada nunggu dia untuk maju dan bukan sekedar masalah fisik berkelahi gitu bukan tapi di situ kamu berani menyuarakan <tuh> kebenaran kamu bela kamu tawahkan yang batil kamu bantah, kamu jelaskan kebatilannya di tempat itu, di posisi itu Kamu dapati orang ini akan berat Melemah Beda dengan orang yang Istiqomah dan taat Kamu dapati berani dia Menyuarakan Al-Haq, membela Dengan lantang dia berbicara Semangat tapi ini Berat sekali nah, Itu juga Dampak Dari Kemaksiatan Ya tadi Kalau orang punya akal Menggunakan Akalnya Tahu ini dampak beberapa dari dosa dan kemaksiatan. Dia akan berpikir seribu kali kepada Allah dia jadi jauh, jadi liar, sebangga tenang. kepada kebenaran, kebaikan dia jadi berat Makanya Allah ketika sebutkan tentang munafikin dan yang semisalnya malakum idza qila lakum untiru fil ard tsaqaltum ala al-ard atau ilal al-ard Kenapa kalian ketika diajak berjihad dalam hal ini berperang istalutum kalian berat sekali enggak mau bergerak para sahabat wah langsung dia tinggalkan segala sesuatu keluarganya hartanya ringan kakinya untuk diajak bergerak tapi ini munafikin Berat sekali Ada saja alasannya Anu anak kami Anu rumah kami Anu anu Begitulah Nifak Membuahkan itu kepada mereka Maka dua ini Beliau ingatkan dalam Kahwin ini akhlaq alal haki yaman wahwa khazianu. Kamu enggak bisa mengharap pembelaan dan kebaikan dari orang-orang yang banyak berbuat maksiat Susah, berat diajak taawun, berat. Sama, entauun alal khair disebut awan dalam kebaikan muadza janatu anu ini itu sehingga di medan kebaikan dalam perkara-perkara kebaikan kamu dapati orangnya sering absen akan sering absen orangnya mana fulan Gak pernah nongol Gak pernah kelihatan. Kalau sudah ada ta'awun apa begitu Dalam kebaikan Berat Ya memang berat bagi dia Kan orang Kalau Babnya ta'awun kan Dia mesti korban waktu Dia korban tenaga Dia korban bahkan mungkin biaya nah, Berat bagi dia Enggak absen, enggak pernah nongol Enggak pernah kelihatan datang hidungnya Dampak dari kemaksiatan Dalam ibadah pun begitu Akan terasa berat bagi dia Untuk melakukan ini Untuk melakukan itu Makanya salaf Sangat peka Pekka sekali saat mereka Di antara mereka <tuh> ketika terbangun eh, subuh berarti kan terlewat sholat malamnya itirnya paling tidak kan berarti kelewat hilang sudah jadi mereka mengatakan ini pasti karena dosa sehingga berat dia untuk bangun kalau ringan, gampang bagi dia bangun ke kamar mandi, wudhu, sholat dua rakaat, tiga rakaat mana yang Allah bukakan bagi dia? Tapi karena ada makziat yang dia lakukan, sehingga berat, ketinggalan, hilang itu sholat. Malamnya Itu sampai kesana pekanya para ulama Salaf rahimahumullah Itu sholat sunnah Sholat malam kan sunnah gak wajib Kamu bayangkan kalau yang kehilangan itu sholat wajib Eh apa? Hilang, sholat wajibnya hilang Subuhnya misalnya Lewat Ya bangun-bangun jam 6, jam 7 misalnya Dosa apa yang dia lakukan Pasti gak Gak mungkin tidak Pasti ada maksiat yang dia lakukan Kok bisanya keberatan Dia bangun subuh Sehingga lewat bangun-bangun sudah Matahari sudah naik Sudah terang itu Langit Habis berbuat apa dia Nanti asar Nanti Sholat-sholat yang lainnya Yang sunnah saja seperti sholat malam itu yang mereka katakan Kamu bayangkan Kalau itu wajib Sampai terlewat Habis berbuat apa dia Seorang hamba yang berakal Akan segera koreksi Akan segera ya Insurveksi diri Harus dia segera diacari Apa cat-cat pada dirinya. di tadi di medan kebaikan dia absen. Enggak ada, enggak kelihatan terlewat bagi dia di medan kejelekan hadir dia di situ, ada nauzubillah. Melakukan ini, melakukan itu apa saja itu beberapa efek negatif dari kemaksiatan mau tidak mau itu pasti menimpa dia malu kepada Allah kamu jadi serba salah terhina sekali dan yang kedua kamu jadi berat dalam kebaikan jadi sulit untuk diajak khair maka seorang mukmin akan mawas diri memilih untuk menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan yang ada. Baik kemudian beliau katakan man'a syarron nas laqo minhum nasaba lianna susahum baghyun wa udwanu man orang kalau bermuasyarah dengan orang lain bermuamalah akan dia dapati capek nasab kamu akan letih kamu akan capek Ketika bermuamalah dengan orang Kamu dibuat capek Karena ada saja Hal-hal yang tidak akan kamu senangi Kamu dapati dari mereka Ada saja Maka yang pertama Interaksi dan Muamalah Ya orang butuh seperti disebutkan manusia makhluk sosial nggak mungkin kamu bisa hidup sendiri. Kamu ya, butuh muamalah jual beli ya, berteman bertetangga ini. Cuman ya harga yang harus kamu bayar ketika kamu memilih itu bermuamalah, ya, kamu akan capek, capek bahkan kalau capek fisik gampang dipijet selesai ya. Capeknya itu maknawi. Jiwa kamu yang capek. Kamu akan mengeluh. Aduh. Capek aku. Fulan berbuat begini. Fulan mengucapkan ini. Sakit hati anak. Tersinggung. Hal-hal yang semacam itu akan kamu dapati. Mau gak mau ya yes, situ resikonya. <laughs> Akan tetapi Pilihannya adalah orang bersabar Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir Ala aadahum A'dhamu ajran minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala aadahum Seorang mu'min Yang mau bergaul dengan orang dan bersabar Ini Bersabar atas gangguan mereka Lebih baik dan lebih besar Pahalanya dari seorang mukmin yang tidak mau bergaul Dan tidak bersabar Atas Gangguan mereka Jangankan kita yang belepotan Seperti ini Nabi pun gak terselamatkan Dari gangguan itu Bahkan Makhluk termulia Rasulullah SAW Tidak terbebas Dibilang penyair Gila, dibilang tukang sihir Dibilang pendusta Dikatai ini Dilempari batu Dipanah Kenang Tanggal Beberapa gigi beliau SAW. Di Di Tuangkan, disiram saat sujud dengan jeruan onta yang sudah bangke. Membayangkan kif, jeruan fresh saja bau, Isinya kotoran. Ini bangke yang sudah sekian hari, kayak apa baunya? Abu Jahl al-Natul Saat masih di Mekah Rasulullah. SAW. Saat sujud di. Siramkan itu di punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak terbebas dari gangguan, tapi beliau bersabar. Makanya di hadis Rasulullah kalau sudah seperti itu menghibur dirinya, beliau katakan, "Rahim Akhi Musa, Udiya fillah Allah bi akthar min hada." sabar. Allah merahmati saudaraku Ini Nabi Musa Diganggu lebih dari ini Tapi beliau bersabar Kita tahu kisah Nabi Musa bagaimana Yahud dan Israel kepada beliau Ada saja Gangguannya Diajak perang, diajak jihad Jawaban mereka kamu pergi aja sama Tuhanmu sana. Perang kalian berdua sana, kami nunggu di sini. Kalau menang, kamu kembali ke sini kabari kami, baru kami mau masuk. Nabi Musa. Bisa Nanti beliau karena menjaga kehormatan Bani Israel itu dulu kalau mandi tanpa malu. Bareng di sungai atau di apa itu. Saling melihat auratnya. Nabi Musa karena nabi dan Iman dan terhormat, Tidak mau Sehingga beliau menyendiri jauh Di sana tidak kelihatan orang Kalau mandi Kata mereka itu Musa Tidak mau mandi bersama kita Menjauh sana tidak kelihatan Karena banyak boroknya di tubuhnya malu Padahal karena iman Karena malu dan malu termasuk cabang iman Diganggu Banyak sekali Nabi Musa Sabar Beliau kata Rasulullah SAW Dan ayat-ayat Quran banyak sekali menganjurkan Memotivasi orang Untuk bersabar Nah Beliau katakan, dianna susahum bagiun wauduan. Hal itu karena watak bawaan manusia bagiun. Bagiun itu melampaui batas. Ini kezoliman. Sifat watak manusia adalah zolim, terlebih kepada orang lain. Ingin nyaplok yang bukan haknya Ngambil yang bukan hak dia, itu hak saudaranya Kalau sudah seperti itu, Uduan Pasti akan muncul permusuhan Memicu kebencian dan permusuhan Di antara mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat wa innal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd khulata khalid itu menyampur gitu ya khalid khulata orang yang bercampur yang dimaksud orang yang bersyarikah itu pasti Ada kan Berkongsi Kamu gak mampu Fulan gak mampu Mungkin ada dua tiga Atau berapa orang Maka dibutuhkan kongsi Ya sudah ayo kita patungan Bisnis ini kita dirikan atas dasar patungan Nanti hasilnya dibagi Rata masing-masing dapat Berapa misalnya 20% Lima orang Ya khair Nah, Kulato Laya beghi ba'duhum ala ba'd Masing-masingnya Berbuat Dholim Melampaui batas Kepada yang lain Sehingga ya, Ada saja kamu Dapati Dan Berujung nanti cekcok, out Berujung nanti permusuhan MOU kita kan begini Keuntungannya begini semestinya begini, Oh gak bisa ini walau, walau, walau, walau, walau, walau, walau, walau, Anjang lebar sudah ya, cek, cek Begitu kenyataannya kan Keumuman ya tentu gak semua orang Tapi keumumannya Yang ini ngemplang Yang ini bawa lari Yang ini korupsi Yang itu Eh, nggak tidak memberikan hak saudaranya yang ini memanipulasi data yang itu segala macamnya sudah begitulah manusia kamu akan capek dibuat oleh mereka kecuali kalau itu orang yang beriman takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sedikit yang seperti itu Seringnya orang seperti itu Makanya Allah mengingatkan di surat Al-Ahzab Innahu kana zoluman jahula Manusia itu banyak kezolimannya Banyak kejahilannya Zolim Baik pada dirinya sendiri Dengan Dosa-dosa pasif Yang tidak merugikan orang lain Tapi ya itu tetap dosa Dia lakukan pada dirinya Atau itu kegoliman aktif Yang merugikan orang lain Berkaitan dengan hak-hak orang Hartanya, kehormatannya, bahkan nyawanya dol di manusia itu sifat asli bawaan mereka jahula dan banyak kejahilannya banyak kejahilannya ditambah lagi sifat bawaan mereka juga waqanal insan akthar washayin jadala Allah katakan manusia itu yang paling banyak berdebat hobi Asik dan senang dengan yang namanya percepcokan Itulah manusia Makanya dinasehatkan oleh salaf Kamu kalau mendapati orang Hobi debat Kamu Jauhi dia Karena Kamu dekati dia menjauh Kamu jauhi dia mendekat Intinya dia ingin selalu Berseberangan sama kamu Itu Layaknya hanya ada pada Himar Kledai kalau itu begitu wataknya kamu cambuk sekencang apapun suruh jalan enggak mau jalan. <kuh> "Kamu pengin dia cepat jalan, ayo jalan." Bawa barang atau apa. Dia enggak mau. Kirain kamu enggak nyambok dia jalan. Ya gitulah Imar. Kledai begitu Nah kalau ada orang kayak gitu ya berarti dia Mirip yang berkaki empat itu tadi Kan ada orang yang Wataknya begitu Selalu ingin Bagaimana Beda sama kamu Berseberangan sama kamu Kamu bilang iya dia bilang enggak Kamu bilang ya sudah enggak Oh iya dia bilang Mau bilang malam dia bilang pagi dia ya sudah pagi, oh tidak bisa malam Ahimar ini bukan orang Suka cekcok, suka debat Apapun dia buat bahan perdebatan Kamu akan capek nah, Segala sesuatu dia perdebatkan Jadi tiga ini sifat bawaan dia manusia banyak dolimnya banyak jahilnya plus balak ini gemar cek cok senang hobi dengan yang namanya perdebatan makan sumpak ngurusi orang kayak begini. Konon kabarnya ada orang tenang orangnya fresh pikirannya nggak nggak pernah murung nggak pernah merengut senyum masjid ke tempat usahanya pulang gitu. diperhatikan oleh seseorang ini orang masya Allah nggak pernah merengut nggak pernah susah nggak pernah ini penasaran ditanya saya melihat anda kok Tenang-tenang saja hidupnya Masya Allah banyak senyum gak pernah murung. Apa resepnya kamu mau tahu resepnya Iya gampang Ya apa Tiap kali Orang berbeda dengan saya Kalau ada perbedaan Sudah saya terangkan Tetap aja dia banta Tetap aja dia ngeyel Orang bilang ya sudah Supaya gak panjang aku katakan Iya kamu yang benar Assalamualaikum selesai. Kamu yang benar supaya nggak panjang-panjang. Cuman itu, ini ya cuman itu kata dia. Wah yang nggak mungkin kata orang ini tadi yang tanya. Kan orang harus di nggak boleh dibiarkan begitu saja orang harus kita harus begini begini begini. Kamu akan sumpah kata dia. Kamu akan dibikin capek kalau kamu urusi seperti itu. Ya tapi kan orang gini, ya kamu yang benar Selesai Kalau enggak kamu capek Semua orang harus kamu urusi Itu fulan, itu alan, itu za'lan, itu za'aton, itu syaitan entah siapa lagi Tiap orang kamu urusi Apalagi dengan zaman sekarang Yang namanya apa Media sosial, atau medsos, online Gak terima uh, Pulang komentar gini Kamu jawab Rrrr. Nanti ini komentar uh, Kamu jawab lagi ini kamu komentari Capek kamu Ngapain Kamu hidup bukan untuk itu Terlalu banyak yang lebih manfaat Yang bisa kamu perbuat Tiga ini Itu keumuman orang maka pilihannya ya kamu sabar seperti yang Rasulullah sebutkan sabar atas gangguan mereka jangankan kita Rasul pun saw tidak selamat dari gangguan mereka kaumnya ya kamu mengharap pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bersabar atas segala kekurangan dan gangguan mereka. Yang kedua, pentingnya doa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam majarkan. Kalau kamu keluar rumah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an azilla au udalla an azilla au uzalla an adlima au udlima an ajhala au yujhala alayya. Ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari menyesatkan orang atau disesatkan oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari mendzolimi orang atau dizolimi oleh orang. Aku berlindung diri kepadamu dari berbuat jahil kepada orang atau dijahili oleh orang. Kenapa? Karena kamu keluar rumah, kamu pasti berinteraksi dengan orang kan? Bertemu sana, bertemu sini, kamu jual beli, kamu apalah Ada saja yang kamu lakukan Maka perlu doa ini Agar kamu tidak disesatkan, juga tidak menyesatkan Agar kamu tidak mendolimi mereka, juga tidak didolimi Agar kamu tidak menjahili, juga tidak dijahili Karena pergaulan tetap kamu butuhkan Mau gak mau tapi kamu berlindung diri kepada Allah dari kejelekannya seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis. Yang ketiga ini isyarat dari beliau agar orang itu selektif dalam memilih teman, orang yang ya dia bergaul dengannya, terlebih itu ya teman dekatnya yang artinya kamu keluar, masuk, datang, pergi, ke sana kemari, bersama dia, orang yang ada keakraban dan Kedekatan Antara kamu dengan dia harus kamu pilih Jangan sembarangan orang Supaya kamu gak dibuat capek Sedikit-sedikit bermasalah Sebentar-sebentar Problem Sebentar-sebentar cek cok nah, Mereka pilihlah Yang terbaik Walmerk ala dini khalilih dan orang itu agamanya tergantung temannya yang dia dekati siapa yang akrab sama dia makan aja kita selektif milih-milih kan ada di depanmu ada sate ada ayam panggang ada gurami goreng ada tempe ada tahu ada kerupuk yang enggak mungkin disentuh tempenya. Kamu ada sate ada ayam, kamu selektif. Milih-milih makan mana yang gizinya tinggi, mana yang enak kan begitu. Lebih-lebih lagi ini. Siapa temanmu? Selektiflah cari Agar kamu tidak dibuat capek Kamu dalam keadaan Nyaman dan Tenang Bergaul atau Berteman dengannya Maka ini Tiga perkara Yang beliau ingatkan Dan penting Pergaulan dengan orang juga Terutama itu dakwah kan harus bergaul. Harus menyampaikan, harus berbicara, menjelaskan. Kalau enggak mati. Dakwah ini akan mati. Masing-masing mengucilkan diri. Masing-masing menutup diri eksklusif. Enggak mau tahu masa bodoh dengan orang. Masa bodoh dengan masyarakat. Yang penting saya soleh. Yang penting saya orang baik. Yancur dakwah. Mati. Siapa yang menyuarakan Siapa yang menyampaikan Tidak ada Akan lebih Leluasa Ahlul batil Untuk berbicara Dengan Lantangnya dia Kayak petinju sendirian Di atas ring Orang Ambon bilang sing ada lawang Tidak ada lawannya dia, Petantang-petenteng Yang menyuarakan Kebatilan Rusakan Karena Ahlul hak menutup diri Gak mau Mati dakwah Gak boleh Sampaikan Tapi bentengi dirimu dengan kesabaran Hiasi dengan hilm kesantunan kita tahu para nabi bagaimana dicata-katai manaraka ittabaaka illal ladina hum aradhiluna ta dirai kami melihat kata kaumnya yang mengikuti kamu itu aradhiluna orang-orang rendahan kami dak budak orang-orang fakir miskin tokoh-tokoh kami bangsawan-bangsawannya orang-orang kayanya enggak ada yang ngikuti kamu itu dikatakan kepada Nabi ya, Tapi mereka sabar ya, terus saja mereka mendakwahkan kan Hud hmm. Alaihissalam, kaumnya katakan, Inna la narakafisafah. Kami melihatmu, ada kedunguan padamu, bodoh kamu. Nabi, jika itu kata begitu. Terus apa mereka menutup diri, menyendiri di ujung gunung sana? Enggak, itu ya tetap bersamanya. Nabi Musa juga begitu bersama mereka, tetap. Rasulullah SAW Semua para Nabi Makanya lebih besar Pahalanya Dari yang tidak mau bergaul Dan tidak bersabar Atas Gangguan Orang lain Gangguan Ya masyarakat yang Dia hidup padanya Kalau bukan karena agama kalau bukan karena dakwah dan syariat ya orang akan berat sangat berat sekali enggak ada yang mau tapi karena seperti yang Allah sebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan Siapa yang lebih baik? Perkataannya dari yang berdakwah kepada Allah beramal soleh. Artinya pertanyaan itu penetapan. Tak ada yang lebih baik. Dia yang terbaik. Dia yang terbaik yang berdakwah kepada Allah mengajari orang ilmu, amal soleh, akhlak, yudaah, al-alim, al-amil. Iza'alima wa'amila allama, yud'a' gabiron fi malakutis jama' Seperti disebutkan Orang yang berilmu Dia mengamalkan ilmunya Dia pula mengajarkan ilmunya kepada orang lain Dia disebut-sebut Di kerajaan langit sana Di para malaikat Sebagai orang besar, orang agung Karena dia yang terbaik Tidak hanya mencukupkan Pada dirinya Karena kalau pada dirimu sendiri Orang gak dapat manfaat dari kamu Kamu mau sholat seribu rokaat Orang gak dapat keuntungan dari kamu Pahalanya untuk kamu sendiri Iya kan kamu mau puasa misalnya tiap hari, ya orang enggak dapat keuntungan dari kamu apa? Padahalnya nah, untuk kamu sendiri. Kamu berzikir, kamu baca Quran, kan orang enggak dapat. Apa? Tak tidak manfaatmu untuk orang lain, enggak ada. Tapi saat kamu bernasihat, mengajarkan, berdakwah, orang mendapat manfaat. Orang ngerti, oh begini. Orang tanya, kamu ya, jawab. Fa, khairun nas, anfaaum linaas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin kamu bermanfaat bagi orang lain, semakin kamu lebih baik di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim Ya sabar itu sekali lagi Yang harus kamu miliki Bentengi Dirimu dengan kesabaran Jangan Emosional Jangan sumbu pendek Jangan gampang ngambek Gampang merajuk ya maaf Kayak eh, perempuan Perempuan kan misalnya Dibentak sekali sama suaminya Oh manis. Sekian hari minta pulang cengeng, jadi ya, tuh wataknya perempuan lah, tak bisan. Ya, kamu tak boleh begitu dalam dakwah, hanya karena fulan mungkin berbuat ini berbicara itu, maaf. anggap itu angin lalu, anggap bungentuwo Melebu kuping tengen metu kuping kiwo, lewat aja. Kalau perlu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan Lewat kepalamu aja Gak, sam gak, gak, gak, gak sampai Terus Keluar lagi Jangan diambil pusing Yang penting kamu mengharap fadilah Dan keutamanya di sisi Allah Mudah-mudahan itu bermanfaat Wallahu ta'ala alamu ala Walhamdulillahi rabbil alamin